Selamat pagi Pak Gilbert Selamat pagi Saya mau berkomentar begini Ini kan demokrasinya belum mateng ya Masih mentah-mentah begini ya Itu pilkada itu harus dikembalikan aja Seperti yang dulu itu Jadi sentralisasi Itu kan menghabiskan uang rakyat ya Satu kali pemilihan itu triliunan rupiah loh Banyak rakyat yang gak bisa makan di Papua sana itu パジバーあなたはパジバーあなたはパましーあなたはパジバーあなたはパジバーあなたはパジバーあなたはパジバーあなたはパジバーあなたはパジバー あ、ディビオ・サマうアン。 Itu pilkada itu tidak bisa dianulir begitu aja Tanpa suatu musyawarah gitu loh Jadi apa alasannya anulir itu Harus dijelaskan gitu loh Maka publik itu gak percaya lantas Loh, pemenang kok bisa digeser Jadi orang lain yang menang gitu Jadi mereka i t u n g a n g g a p bahwa Pilkada itu main-main gitu loh Jadi gak, gak beneran gitu Mungkin ada politik uang, politik kekuasaan Atau politik surat atau bagaimana Atau banking Sehingga masyarakat jadi gak percaya Pemuluh 私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、g はとても大事なのは、私は a ても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なのは、私はとても大事なの a n g p a も大事なのは、私 a とても大事なのは、私はとても大事なのは、私はと d も大事 iya、itu、p も大 k a d a 私はとても大事 n y a nggak、ada、gulanya。 Karena hanya akan menimbulkan permusuhan Hanya akan menimbulkan caleg-caleg yang punya duit Lebih baik kayak zaman dulu Yang hanya meskipun kadap, makanan wilayah t i d a r Ada artinya karena demokrasi kita belum bisa menerima masyarakat Wah nantinya siapa yang jadi a i r n y a dibandingkan a d a korupsi Karena waktu m u n y a l o n n y a k a n ngeluarin duit Kita akan n setengah miliaran lagi kali パパラグーバーのトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスやトランスや Presiden dan gubernur Boleh lah kita p i l i h langsung Tapi kalau cuma wali kota Kita keluarin duit sampai Puluhan miliar, ratusan miliar Itu udah indikasi korup Artinya bahwa Pendapatan dia sebagai pejabat negara Hanya cuma 20 juta per bulan Ya istilahnya Hitung-hitungannya dari mana dia bisa kembalin itu duit Jadi artinya Saya rasa perlu ada revisi d i t agar ini Khusus Gubernur aja a m a presiden Boleh kita pilih langsung Kalau kayak bupati, wali kota itu n gak g perlu Buang-buang duit negara Kan semua itu pakai APBN Negara biayai p i l k a d a ini Akibatnya apa? Masyarakat d i m i n g i n i duit Memilih dengan cara duit Tapi hasilnya rakyat tidak sejahtera Tolong presiden ataupun DTR Rubah Pandangan undang-undang p i l k ada nanti Setelah 2014 Hanya gubernur dan presiden saja yang kita pilih p a Roni Selamat pagi s e l a m siang p a Roni、eh, Sudah siang ya <laughs> Silahkan Pak Roni ya.、um, Yang saya sesalkan itu aparat kita Jadi aparat itu saya baca di men, Dari koran Mereka agak takut kena HAM Dan segala macam Tapi kalau yang begitu-begitu Tidak ditindak tegas Akhirnya a n a r t i s dimana-mana Beda banget jaman Pak Atto dulu い、まあ、いね。<笑>